Pagi dengan segelas kopi Beraroma Kumpuk-kumpuk Eh Untukkan rasa kaku Bercampur Thank Saya akan Langkaku semakin ringan untuk berjalan Selalu berpikir untuk maju ke depan Ye, Tak lelah meski tersesatkan Semakin kencang karena